Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Berdepan Kansunah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Rahimani warahimakumullah Segala puji dan syukur Kita Manjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan nikmat dan karunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan sore hari ini Setelah kita menyelesaikan puasa kita Di hari yang ke-8 Atas izin dari Allah SWT Atas nikmat, karunia, taufik rindai dari Allah SWT Dan semoga kita uh, bisa terus melaksanakan Ibadah puasa ini sampai selesai Ramadan Di tahun ini 1440 Hijriah Dan untuk syukur yang paling baik Para pendengar dan Muslim sekalian adalah dengan beramal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal saleh dan ketaatan adalah bentuk syukur tersembat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling baik. Kemudian Selamat Bersalam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan semoga senantiasa tercurah untuk keluarga beliau, istri beliau para sahabat beliau dan para pengikutnya yang setia mengikuti jejak dan sunnah beliau hingga akhir zaman para pendengar radio muslim di mana pun anda berada rahimani wa rahimakumullah a'azanu wa a'iznu Allah wa iyakum jami'an kita masih akan tetap melanjutkan pembahasan fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan yang ditulis oleh dr Rehanul Bahrain magister of science, spesialis patologi klinik Hafizullah ta'ala wa ra'ah masih dalam pembahasan manfaat puasa bagi kesehatan kita akan membahas apa saja manfaat puasa bagi kesehatan dan tentu sini adalah manfaat yang bisa di apa namanya, yang bisa kita dapati hikmahnya apa dan tentu banyak di sana manfaat-manfaat lain yang kita sebagai manusia tidak mengetahui seluruhnya ya karena ini hanya sebagian sedikit ilmu yang bisa didapatkan dari hikmah puasa yang Allah syariatkan dampaknya terhadap kesehatan berkenaan dengan puasa dan manfaatnya dalam kesehatan ada satu hadis yang terkenal ya eh, tersebar di kita, di masyarakat kita satu hadis lemah bahkan sampai derajat palsu yaitu hadis e, sumutosehu ya. berpuasa lah kalian niscaya kalian akan sehat berpuasa kalian niscaya akan sehat ya, hadis ini lemah ya, tidak ada hadis yang tegas mengatakan berpuasa akan membawa kesehatan, tidak Karena kalau misalnya hadis ini tidak terima, nanti akan terjadi pertentangan dengan dalil-dalil yang yang lainnya. Buktinya nya di mana, hadirin sekalian, para pendengar dari muslim dimanapun anda berada, semua tangsepu apabila memang benar ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menjadi pertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya. Harusnya, ya, syariat puasa itu diwajibkan untuk semuanya tanpa memandang bulu. Tanpa memandang bulu, tanpa memandang kondisi-kondisi tertentu, harusnya orang yang sakit suruh saja puasa. Harusnya yang eh, sedang hamil puasa saja. Harusnya yang sudah tua rentah puasa saja. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata setelah kita kaji dari sisi kesehatan pun juga ada kondisi tertentu yang puasa itu bukan yang membawa kesehatan, tapi malah berpotensi memperberat kondisi kesakitan yang diderita oleh seorang pasien dengan penyakit tertentu. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185, "Fa man ka-na fa'indatum min ayyamin ukhra." Fa man ka-na wa fa'indatum min ayyamin ukhra dalam ayat yang berikutnya. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam perjalanan sehingga berat untuknya puasa, maka silakan batalkan dan mengganti dengan kodok di bilangan hari lainnya di luar bulan Ramadan. Seharusnya kalau memang sumu taksih itu sahih, maka harusnya bunyi ayat tidak mungkin seperti itu. Bunyi ayat mesti puasa saja. Ya, karena akan bawa kusah. Nah, sehingga dan ini cukup bertentangan antara uh, antara ayat dengan hadis, ya, sehingga memang benar apa yang dikatakan oleh para ulama ahli hadis, Bahwasannya hadis semu tersebut merupakan hadis maaf, ya, hadis doa doaif. Lantas yang benar apa? Yang benar adalah kaidah yang kemarin kita sampaikan, yang dibawakan oleh Syekh Burhan bin Nasr As-Sa'di, wrahimahullahu rohmatan wasya'ah, dalam kitabnya uh, risalah fi ku'aidil fikhiyah. Maksudnya Adino maknaiun al maswani yang namanya agama itu dibangun di atas maslahat fijan bia wadairin kabaeh ya baik memang suatu syariat itu diperintahkan untuk langsung mendatangkan manfaat maslahat atau dia fungsinya untuk mencegah mudarat keburukan dan dari situ kita yakin ibadah apapun tidaknya puasa namun seluruh ibadah itu membawa masalahan, membawa manfaat untuk kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencegah mudarat dari kita. Beberapa manfaat di sini yang bisa kita sebutkan. Di halaman 42 dijelaskan nomor 1. Yang paling utama adalah proses detoksifikasi atau menghilangkan racun tubuh. Karena makanan diistirahatkan untuk dicerna. Ketika berpuasa hati dan ginjal itu biasanya apa bekerja terus ya banyak e, yang harus dibuang. Namun ketika berpuasa makanan itu tidak ada. Ya, sehingga e, ketika tidak dia tidak harus memproses makanan dan minuman yang ada, sehingga hati dan ginjal itu tadi dia bisa maksimal membersihkan sisa-sisa makanan dan racun yang mengendap. Makanan yang banyak ya, karena kita biasa di kehidupan sehari-hari itu makan tuh kadang tidak terkontrol, ya. Itu merupakan sebab penyakit. Ya demikian juga Berusakan hadis bahwa perut manusia adalah sejak jelek wadah yang diisi. Ya, kita kadang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari banyak sekali yang membuat kita tuh tidak terkontrol dalam makan. Kita sudah sarapan, tahu-tahu misalnya di kantor ada acara meeting dan segala macam ada snack. Nanti acara lain lagi ada undangan makan. Nanti di mana lagi ada undangan makan. Dan terkadang kita tuh segan, sungkan sama yang mengundang atau yang memberikan makanan. Tu bahasa orang jawab bilangnya pekewu, akhirnya makan terpaksa makan padahal kita sudah sudah makan. Sehingga dalam hal ini memang, ya bukan hanya sisi satu sifat sisi rakusnya manusia itu bukan, tapi banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi itu. Rasulullah SAW bersabda, Ma malaa Adami waaan sharwan mimbatun. Ya, tidaklah anak Adam itu memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Bi hasmi Adam akalatun yuqinnasun bahu maka cukup belah bagi anak Adam itu makan beberapa suapan saja untuk sekadar menegakkan tulang punggungnya fa mahalata fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li namun jika dia harus melebikannya makanannya seperti 30-nya diisi untuk makanan sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk ber bernafas sehingga kata Al-Ghazali bahwa penyebab penyakit adalah terlalu banyak makan. ya. Makan sedikit bisa menyayakkan badan, sementara e, makan yang banyak itu justru menjadi sebab penyakit. Yang kedua, ketika kita berniat sahur di malam hari atas perintah otak kita, maka otak ini akan mengatur suatu mindset, ya, e, settingan suatu pikiran dalam tubuh, yang akan mengontrol banyak manfaat ke tubuh-tubuh di bawahnya. Yang pertama metabolisme tubuh itu akan dikurangi sehingga otomatis hemat energi ya. Sehingga nanti emosi kita akan turun ya. Karena emosi itu menghabiskan banyak energi. Ya, bisa dirasakan ya oleh para orang-orang eh, yang kebiasaan emosinya dilepas, ya memuncakan dan puas, keluarkan emosinya itu menghabiskan energi letih setelah itu. Sehingga karena mindset itu emosi ditekan. Ya, begitu juga dalam agama kita orang puasa lebih ditekankan lagi untuk mengontrol emosinya, untuk mengontrol eh, amarahnya. Yang berikutnya, metabolisme bisa turun. Metabolisme yang turun itu bisa menurunkan hipertensi, kadar gula darah, kolesterol, ya, dan serta baik yang itunya nanti baik untuk eh, kesehatan pembuluh darah dan cantik. Kemudian juga asam lambung diklua, dikurangi produksi dan pengeluarannya, sehingga rasa lapar itu ditekan, ya. Sehingga bagi orang yang menderita ma, ya itu bagus untuk mengatur ini, ya. Karena ternyata kebanyakan orang yang menderita ma itu bukan karena eh, apa namanya gangguan fisik dari lambungnya, kan? Tapi justru karena penyebab eh, psikologi, ya, menyebab psikis, ya, seperti stres, pikiran, pekerjaan, dan seterusnya. Kemudian kekebalan tubuh itu akan meningkat karena aktifnya beberapa zat yang memicu kekebalan tubuh. Nah inilah pentingnya kita selain pentingnya puasa juga ada di sana pentingnya sahur, ya. Dengan, dengan sahur itu kita kita sudah memainkan otak kita supaya mempersiapkan badan kita itu siap untuk puasa. Di samping di mana di dalam makan sahur itu ada berkah kata nabi saw dalam hadisnya tasahharu fa inna fi sahuri barokatan makanlah Sahur da, e, Karena dalam Makan sahur itu terdapat keberkahan Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bahkan e, Dengan sahur itulah yang akan membedakan Cara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab ya, Rasulullah SAW bersabda Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab Aklatus sahur Perbedaan antara puasa kita Dengan puasanya orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani Adalah makan sahur Ya E, karena mereka tidak sahur untuk berpuasanya, dan secara puasanya pun sekarang sudah berbeda dan masih banyak lagi manfaat lainnya bagi kesehatan e, kita, ya pengaruh dari puasa itu banyak untuk kesehatan bahkan dalam jurnal-jurnal ilmiah menyebutkan ada beberapa manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dari puasa yang ada diseliatkan oleh agama Islam sehingga dari sana seharusnya ya e, semakin menambah keyakinan dan e, Mantapnya kita dengan agama Islam Ya, semakin yakin kita untuk Lebih mantap menjalankan puasa Ramadan Dan e, Melanjutkan setelah Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan syawal Kemudian meruntinkan e, setelah bulan syawal Nanti puasa di setiap bulannya Di bulan hijriah itu 3 hari sekali minimal Atau, apa namanya e, Puasa 3 hari di setiap bulannya ya Ayam bid Atau meruntinkan dengan puasa sunnah yang lainnya Supaya kita mendapatkan keutamaan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga melalui pintu arwayan dimana pintu arwayan itu dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu surga untuk orang-orang yang rajin ber, berpuasa apakah puasanya karena puasa Ramadannya? yang jelas para ulama berseksi pendapat ya. ada yang menjelaskan juga orang yang berpuasa di bulan ramadhan tetap bisa masuk eh, apa namanya pintu, lewat pintu arwayan dengan catatan puasa yang dilakonnya adalah puasa yang berkualitas, puasa yang jauh dari uh, apa namanya uh, apa namanya banyak perkataan banyak omong ya jauh dari perusak perusak pahala puasa ya ada yang juga yang mengatakan ya harus orang yang rajin melaksanakan puasa puasa sunnah terutama karena puasa wajib semua orang manusia semua orang Islam melakukannya tentu yang menjadi pembeda adalah orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah ya. Analah kulihan yang jadi kesimpulannya adalah uh, kita tetap menjalankan puasa Ramadan ya dengan menjaga kualitas dari puasa yang kita laksanakan itu dan sembari kita melatih nantinya lepas dari Ramadan kita tetap menjalankan puasa sunnah di bulan-bulan yang yang lainnya dalam bulan-bulan hijriyah dan ini juga nantinya uh, pembahasan kita di hari ini ini mengenai manfaat puasa untuk kesehatan. Selain berkenaan dengan puasa, apabila kita menghadapi mendapatkan syariat Islam berbunyi demikian demikian, Allah perintahkan demikian, Allah larang demikian, maka kita yakin di sana pasti Allah akan menginginkan maslahat yang sangat baik, yang sangat besar untuk para hambanya, dan Allah mencegah kemudaratan dari sana. Dan agama Islam yang kita jalankan syariatnya adalah yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra, wala bikumul ausri. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesusahan untuk para hambanya. Dan itu semakin membuat kita yakin apapun syarihan Islam e, yang kita terima, ya ada perintah apa dari Allah dan Rasulnya, ada larangan apa dari Allah dan Rasulnya, kita laksanakan dan kita jauhi. ya Laksanakan perintah, jauhi larangan tanpa bertanya terlebih dahulu apa manfaat dibalik itu semua. Laksanakan dulu. Masalah nanti manfaatnya apa, anda tahu apa tidaknya itu nomor sekian, nomor belakangan ya karena kita yakin di sana pasti ada manfaat yang besar dan e, mencegah mudarat yang besar pula. Nah, kemudian para hadirin sekalian e, para pendengar ada muslim di mana pun Anda berada. Pembahasan berikutnya adalah tentang kebiasaan tidur setelah sahur yang tidak baik ke, bagi kesehatan ya. Ap, e, setelah sahur biasanya begitu sholat subuh sholat subuhnya terus di rumah ter yang terutama bagi yang laki-laki lalu kemudian setelah itu dia langsung tidur ya maka ini tidak tidak baik ya beberapa ulama menjelaskan e, apa namanya menjelaskan e, tentang makrunya ya makrunya puasa e, makrunya e, tidur lagi setelah sahur atau di waktu subuh ya kata Imam Bukhari e, diantara hal yang dimakrunkan Menurut mereka wa min al-makruhi indahum an-naumu fi subuh ya baina subuh wa tulu' ya atau sebagaimana qala rahimahullah ya kurang lebih begitu redaksinya di antara yang dibenci oleh para ulama ya yaitu tidur di antara waktu subuh ya dan uh, terbitnya fajar dan ternyata itu membawa pola yang tidak baik untuk kesehatan, ya. Karena tidur setelah subuh adalah waktu yang berkah dan penuh dengan rezeki. Jika tidur setelah subuh maka tidak mendapatkan berkah dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ada berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berilah keberkahan untuk umatku di waktu pagi harinya, ya. Kemudian ya kata Urwa bin Zubair, ya karena Zubair, bapakku dulu Zubair, yang Habanihi melarang anak-anaknya antasobuh apa tasobuh wahwa an-nauhu fesobah tidur setelah subuh ya nah berkenaan dengan ini ya memang e, semua waktu itu baik hadirin ya, sekalian ya semua waktu itu hakikatnya baik ya e, tidak ada waktu yang jelek ya tidak ada waktu yang tidak berkah ya. Tapi di sini Rasulullah s.a.w. itu menginginkan keberkahan itu betul-betul rata untuk semua umatnya ketika di pagi hari. Makanya Nabi khususkan doa di pagi hari. ya Allah mabari di umat si bukuriha, berikanlah berkah untuk umatku di pagi harinya. Karena Nabi ingin di waktu yang semangat ini, di waktu orang memulai aktivitasnya, Allah berikan, ratakan keberkahan untuk umat-umatnya, umat Islam. Apa itu barokah, Kalau kita bicara berkah itu berkah adalah suatu hal yang abstrak ya. Kadang tidak masuk logika atau hitungan matematika kita ya. Mungkin ada orang yang mengatakan ya saya tidur biasa gitu setelah subuh ya bahkan kelewat subuh alhamdulillah. Tapi rezeki saya lancar gitu. Jawabnya ya memang secara hitungan rezekinya banyak, mungkin duitnya banyak tapi belum tentu berkah. Ya belum tentu ya qonaah dan bahagia dengan hartanya bisa jadi hartanya yang dapat banyak, tapi yang ia keluarkan juga banyak untuk hal yang tidak bermanfaat, habis untuk ini habis untuk itu, habis untuk ini dibuang dibuang sana, dibuang sini, ya bahkan hartanya habis untuk maksyiat dan dosa wali yaitu ya sehingga hendaknya e, kalau kita sudah bangun e, sahur itu, tunggulah sampai setidaknya matahari terbit matahari terbit ya Karena kata abah, setidaknya kita mendapatkan barokah dari doa Nabi Sallam. Insya Allah Al Jaziyam, wahai maha Allah, beliau berkata, "Wanamusubhati yang nak uris. Nama tidur setelah subuh itu mencegah rezeki, ya. Karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka, dan waktu dibagikannya rezeki sehingga tidur setelah subuh adalah satu hal yang dilarang atau makruh kecuali ada penyebab atau keperluannya. Memang ada ulama yang berpendapat, ya, apabila memang tidak ada waktu untuk istirahat sehingga dia harus tidur setelah subuh nah, karena pekerjaannya padat sampai sore ya tidak ada waktu istirahat. Namun ada yang membolehkan hal tersebut karena ini ada ada hajah. Kalau memang tidur subuh bagi dirinya itu e, apa namanya membawa e, bisa membawa energi buat dirinya me e, padahal, melaksanakan pekerjaannya. Tapi tetap kita berusaha untuk tidak tidur subuh. Meskipun yang apa sudah kita apresiasi dengan baik orang-orang yang sudah bangun sahur kemudian melaksanakan subuh tepat pada waktunya ya untuk sementara kita maklumi dulu ya sambil kita himbau untuk membiasakan diri melatih supaya tidak tidur lagi setelah sahur atau uh, subuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar radio muslim sekalian dimanapun anda berada demikian uh, pembahasan kita di kesempatan sore menjelang malam hari ini uh, mengenai uh, apa namanya fikih kesehatan kontemporal Terkait puasa dan Ramadan Yang ditulis oleh Dr. Rahmanul Bahrain Hafizullah Ta'ala Semoga bisa menambah ilmu buat kita semuanya Dan membawa keberkahan buat kita semuanya Subhanallahum bihamdika Asyiduallaha ilaha ilaha Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh